Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPI yang berbahagia dimanapun anda berada, alhamdulillah, di kesempatan pada pagi hari ini saya Bayu Aksara kembali dapat menjumpai anda, tentunya langsung dari Masjid An Nida TPI di acara sayaan kita yaitu acara bengkel hati. Dan eh, seperti biasa di sebelah kanan saya sudah hadir Ustaz Danu. Yang uh, hari ini bajunya semakin ceria, warnanya ada dua warna nih. <laughs> Oke, okay. kemudian suasana hatinya lagi ceria juga, jangan lagi marah-marah kan, kalau lagi marah-marah nanti beliau sakit siapa yang obatin ya Bu ya. Oke, dan uh, banyak sekali jamaah yang sudah hadir di masjid Ani da TPI ini, diantaranya ada uh, wakil dari paguyuban Haji Arafah Klaten. Sebelah mana? Waduh, Klaten tuh di mana ya Bu ya? Solo, antara Solo dan Jogja. Oh, ya tahu saya. Iya. <tuh> ada Pak Rudy tinggal di situ Bu. Kenal ya Bu ya Bu? Saya asal salah-salahan loh itu. <tuh> <tuh> Terus juga ada Majelis Taklim Baitul Kudus Pekalongan. 20 orang Bu bener Waduh. Ha? 16 orang 4 orang lagi kemana bu ketiduran di bisnya dibangunin Majelis taklim sohibul alam tambun wah ini dekat aja dari Bekasi ya ya terus dari Majelis taklim nurul hidayah tegal oke dari uh, tegal jam berapa bu Jam 8 malam. Jam 20. Sampai sini jam? Jam 3 sore. Oh, jam 3 pagi. Iya, iya, iya, iya. Iya. Eh uh, dan juga ada ada jemaah-jemaah lain yang belum saya sebut mungkin dari mana yang paling jauh? Ibu dari mana, Bu? Dari 2 setengah 2 Oh, Sulawesi Tengah. Bapak dari Palembang. Oke. Okay kuningan. Wah, dari Bali. Wah, ini jarang-jarang tapi selalu ada dari Bali nih. Gimana kabar Kenken? Kabarnya, Pak? Ken -ken alhamdulillah, Indra Bayu juga oke. Okay. Alhamdulillah semua. Ya, Ibu. D dari Papua. Benar dari Ibu Papua, Bu. Wah, ini sering juga nih ada jamaah dari Papua, Bu. Mudah-mudahan itu saudara saudara family juga ya sama Ibu ya. Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir uh, di Masjid An-DTP ini, mudah-mudahan dan keterbatasan, keterbatasan ruangan yang ada semuanya bisa mengikuti pengajian ini sampai selesai. Karena pengajian ini sampai jam 6 dan biasanya diikuti dengan acara off air. Jadi kalau pemirsa ingin bersilaturahmi secara langsung di bengkel hati, silakan setiap hari minggu dan hari Senin jam setengah lima pagi di TPI tepatnya di Masjid An Nida. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi figur keluarga kadang-kadang bagaimana menjadi seorang figur keluarga uh, itu uh, kita masih belum tahu nih sebenarnya sikap atau perlakuan seperti apa supaya kita menjadi figur keluarga sementara mungkin buat anak-anak kita buat keluarga kita yang lain kondisinya mengharuskan kita menjadi seorang figur yang bisa menjadi teladan nah cuman Sikap-sikap seperti apa yang harusnya ditaladani dan juga bagaimana mencari sosok figur dalam keluarga mungkin Pak Ustadz Danu bisa menjelaskan lebih jauh sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai figur untuk keluarga tuh yang seperti apa Pak Ustadz dan bagaimana caranya untuk menjadi figur keluarga? Iya uh, yang bisa menjadi figur keluarga yang kayak apa ya? yang umurnya udah pasti tua aja gitu bos atau yang bisa menjadi figur keluarga ya kayak Nabi Muhammad. <ganti> oh, Pernah <sempurna> amat. <ganti> I, iya. Kita kan menjadi figur ya, namanya figur itu kan paling tidak ya memang yang paling bagus ya kan. Mm. Cuma ya namanya keluarga di kita di Indonesia ini kan ya ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang buruk juga ada, jadi kalau kita ingin menjadikan diri kita figur di keluarga, ya paling tidak kita mencoba mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah jadi menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang tidak asal perintah, tidak asal uh, apa namanya tidak asal uh, memimpin dengan seenaknya itu juga gak bisa, jadi kalau umumnya sebagai seorang ayah, ya dia harus bisa mendidik anaknya dengan baik. Tidak tidak terlalu sering atau ini tentang emosi. Kemudian sebagai ibu juga sama. Sebagai orang tua juga, eh, sebagai ibu bukan berarti... Eh, ya memang namanya orang tua harus dihormati, tapi kan... Eh, kita tidak merasa minta dihormati jadi memang anak itu tugasnya menghormati orang tua tapi orang tua jangan merasa minta dihormati karena ini nanti akan salah-salah semua jadi kayak mamanya kalau sudah menjadi pemimpin ya kalau memang salah dikritik mau mamanya kayak begitu ya memang harus mau menerima masukan mau menerima masukan dia. kalau memang ya salahnya itu ya agak besar ya memang harus mau Ya bertanggung jawablah karena namanya figur keluarga kan bukan menang-menangan. Ya. Tapi intinya adalah bertanggung jawab sebenarnya. Jadi kalau mommy sebagai seorang ayah, tanggung jawab seorang ayah gimana? Kalau punya anak dia sekolah, Ya tanggung jawab ngasih hmm. uh, apa namanya? Uh, pendidikan yang baik, yang layak, Mengajak anaknya menjadi anak yang saleh sore, dan salehah. Nah, ini hmm. ini sudah tanggung jawab yang harus dikeluarkan. Jadi mommy bapaknya salah, mommy Uh, bapaknya habis mukulin ibunya, anaknya tahu kok bapak habis mukulin ibu, gitu ya, anaknya tahu ya, dia minta maaf yang baik lah. Oh, ya mm. itu itu itu seperti salah satu figur tapi belum bisa komplit ya. Oke, okay, nanti terusin yeah. lagi ya, Pak Ustadz ya biar komplit paketnya gitu ya Pak Ustadz ya dan <laughs> kemana-mana merasa bikerhati akan beri sejenak untuk itu tetaplah bersama kami. Masih dari Masjid Anida TPI, masih di bengkel hati, saya Bayu Oktara dan Ustaz Danu dan Jamaah yang hadir di masjid ini, Alhamdulillah uh, masih bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa yang ingin bersilaturahmi ada pertanyaan atau mengingatkan solusi, bisa juga berinteraksi dengan kami, caranya adalah menghubungi nomor telepon 87797000. Atau 8779 8000 Sekali lagi Nomor telepon yang bisa anda hubungi adalah 021-8779 7000 Atau 8779 8000 Kita terusin lagi nih Pak Ustaz Gimana kalau gitu Pak Ustaz Supaya menjadi uh, Apa ya Menjadi suri tawadan yang baik Tadi mengikuti uh, apa yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah Pak Ustaz nah kalau memang belum ada yang seperti itu dalam keluarga berarti kita gak punya figur keluarga tempatnya? iya gak seperti itu <laughs> sebenarnya di dalam keluarga kan kita tetap ada kayak mamanya begini nih ini banyak datang eh, jamaah yang hadir di masjid anidak beliau datang itu bukan berarti beliau tidak mengerti apa-apa kan tidak ya beliau datang ada yang memang alhamdulillah sudah cukup bagus Uh, imannya, ketakwaan pada Allah Taala, cuma uh, beliau juga uh, ingin terlabilir ilmi, kemudian belajar, semuanya belajar. Kita juga belajar. Jadi uh, bukan berarti uh, tidak ada yang bisa tidak tidak bisa semua enggak sih. Cuma bagaimana cara kita menuju ke arah yang lebih baik, ya? Eh? Menuju ke arah bagaimana sih caranya uh, Nabi itu? Uh, memimpin para istri Memimpin para anak Memimpin sahabat nah, Ini semuanya belajar Sehingga akan menemukan Oh harusnya saya dengan istri itu menghormat, Oh harusnya saya dengan suami juga menghormat, menghormat. Oh saya dengan anak juga menghormat Oh saya dengan siapapun menghormat Itu awal Kemudian, oh emosi itu tidak boleh, oh tersinggung itu nggak boleh, oh suudon nggak boleh. Itu kan belajar ya. Iya. Dari proses belajar inilah nanti kita akan menemukan bahwa yang akan menilai kita itu nanti orang lain. Jadi bukan kita sendiri. Umumnya, beliau yang datang ke sini itu benar-benar mau belajar. Kita juga di sini, walaupun di depan juga kita belajar. Insyaallah kalau memang semua belajar ini karena Allah taala pasti Allah akan memberikan rahmat. Nah, rahmat inilah yang akan membuka hati, membuka pikiran, membuka perilaku kita menjadi uh, seseorang yang insyaallah itu tindak tanduknya itu baik. Insyaallah seperti itu. Jadi Amin. tidak bisa hanya cuma sekali belajar terus menjadi baik terus. <tuh> <Nggak> bisa. <tuh> Nggak, Harus terus-terus rutin. Selama kita masih hidup kita itu wajib belajar belajar untuk menjadi lebih baik. Gitu iya. Banget, ya? Bukan berarti hmm. hanya umumnya mendengarkan acara bengkel hati sekali dua kali langsung apa komentar gitu kan ada orang-orang yang merasa pandai itu ya, tapi ya nggak apa-apa silakan aja ya, ya, seperti apa. itu mas bayu ya. ya jadi memang uh, setiap keluarga pasti punya figur gitu maksudnya ya. dan figur ini uh, akan menjadi contoh dan menjadi teladan dan Bukan berarti figur itu sudah menjadi sosok yang sesempurna itu Pak Ustadz ya Karena oh. masih tetap harus bisa menerima masukan, Iyi. kritikan, tetap memberi contoh Hari demi hari terus memberi contoh juga untuk Iyi. anggota keluarganya Oke jadi berarti kalau ada keluarganya agak melenceng, tanggung jawab sang figur itu juga kan, Pak Ustadz? Iya tanggung jawab untuk uh, meluruskan, memberi nasihat yang baik umpamanya eh, suami punya istri itu melenceng ya dikasih tahu yang baik sekali dua kali tiga kali kalau sampai 20 kali masih melenceng ya dikasih tahu yang baik kalau seribu kali melenceng ya dikasih tahu yang baik kalau 10 tahun melenceng sekarang pertanyaannya yang melenceng yang mana kan begitu kalau sampai 10 tahun kasih surat kereh aja kali Pak Ustaz ya itu kan mas bayu ya Jangan belum iya intinya harus eh kita harus memberikan nasihat yang baik karena e, kalau hanya melencengnya naruh sepatu nggak bisa itu ya janganlah terlewatkan yeah, begitu ya. Kalau melencengnya karena baju tuh yang kancing nomor 1 dipakai nomor 2 ya janganlah si itu dicerai kan begitu ada ada yeah. ada tahapannya ya. Yeah, betul. Tapi kalau memang Istrinya serong walau walau kalau boleh biasa, abg tahu saya. Sebab jangan sampai mudah-mudahan nah, kita sih kalau bisa jangan sampai ya kayaknya sakit ya Eduh, sakit sekali pasti rasanya sakit. Sep, seperti sebenarnya kalau kita melenceng di mata Allah kan sebenarnya banyak konsekuensinya ni Pak buk uh, salah satu peringatan yang bisa diberikan adalah melalui penyakit yeah. dan dari sekian banyak penyakit ni ini setiap minggu kita bahas minggu ini yang akan kita bahas penirza adalah mengenai penyakit lupus lupus ni Penyakit dulu saya taunya lupus yang pemain karet jambul gitu pak ustadz anak SMA eh, itu lupus itu gimana pak ustadz iya lupus itu saya taunya juga lupa usia jadi <laughs> bapak, bapak lupus jangan-jangan jadi lupus itu ya pak ustadz ya lupus itu istilahnya apa namanya ya wah lupus itu suatu penyakit yang menyerang jadi imun apa namanya ya menyerang imunnya sendiri jadi dia akan menyerang tentaranya sendiri ceritanya tentara yang untuk menanggap penyakit. penyakit itu dia ya serang sendiri jadi itu biasanya tanda-tandanya tidak kuat terkena sinar matahari jadi kalau terkena sinar matahari itu kulitnya kayak kebakar kemudian apa eh, apa namanya badan itu sakit semua kemudian enggak kuat dengan sinar deh biasanya tidak kuat dengan sinar itu yang paling gampang itu biasanya karena apa Pak Ustet? penyakit lupus itu biasanya ya. karena e, karena apa ya? <lumun> karena cinta? enggak, Bukan lupus apa. itu biasanya karena ini imunnya menyerang sendiri Sebenarnya begini, seseorang yang terkenal lupus ini biasanya rata-rata itu wanita. Rata-rata oh, okay. wanita. Nah, kalau rata-rata wanita ini biasanya uh, seseorang ini dia kalau diberi nasihat biasanya kelihatannya diam, tapi dia berontaknya gitu. Oh. Jadi kalau diberi masukan, khususnya masukan apa aja? Beliau itu kelihatannya diam, tapi berontak hatinya tidak mau menerima. Waduh, ini hati-hati berhati bibu, nanti kita tersin lagi deh, Pak Loser deh soal lupus ini. Jangan sampai gara-gara kurang informasi kita jadi nggak tahu akhirnya terkena penyakit yang sebenarnya penyebabnya bisa kita cegah dari sekarang. Kita akan break sebentar, karena untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sudah masuk waktu adzan subuh. Untuk itu, mari sama-sama kita menjalankan ini. Salah satu cara uh, Allah memperingati umatnya Saat melawan kesalahan adalah Salah satunya nih Bu, Pak Dengan penyakit Biasanya yang datang ke masjid Al-Nidha TPI ini Sama-sama kita mengharapkan uh, Rahmat dari Allah Supaya supaya kita bisa menemukan Sebenarnya apa keliruan kita Apa kesalahan kita Supaya kita perbaiki Tentunya untuk memohon ampun agar masalah dan musibah tersebut bisa lepas atau bisa kita selesaikan dalam hidup kita nah. Salah satu uh, yang hadir di sini biasanya mendapat kesempatan untuk bertanya langsung dengan Ustadz Danu. Jadi kalau pemirsa dengan rombongan jamaahnya mau hadir di Masjid And TPI ini, mau sama-sama mengikuti acara pengajian bengkel hati ini, saya mohon untuk mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu melalui nomor fax yaitu 021 840 8919. Sekali lagi Nomor fax yang bisa uh, dihubungi adalah 021 840 -8919. Kami mengharapkan Anda mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu agar kami juga bisa menyediakan tempat untuk Anda beserta rombongan. Dan uh, langsung saja kalau begitu kesempatan yang akan saya berikan para jamaah yang hadir di sini buat ibu-ibunya dulu yang mau nanya, silakan. Yang mana? Silakan ibu. Sebutkan namanya asal dari mana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rosmaladevi. Umur saya sekarang ta 28 tahun uh, Saya dari Daerah Jakarta Selatan uh, Ustaz Danu Saya kebetulan lagi ada masalah dengan Rumah tangga saya Hampir 6 bulan ini Saya sudah pisah dan uh, Kami sedang mengurusnya di pengadilan agama yang menjadi pertanyaan saya Selama kami rumah tangga 5 tahun Suami saya tidak pernah mengeluhkan Kesalahan saya Kekurangan saya Ataupun memaki atau mengucapkan kata-kata Yang tidak pantas dia ucapkan Namun sekitar 6 bulan yang lalu Kata-kata yang Tidak pernah saya dengar Tiba-tiba terucap dari dia Tingkahnya yang berubah, kelakuannya yang berubah Yang membuat saya bertanya Apa kesalahan saya yang telah saya perbuat Sama dia Namun dia tidak pernah bisa menjawab dia bilang kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan karena kebetulan memang saya bekerja Tapi seandainya saya punya kesalahan saya mau berbaiknya Tapi suami saya tidak pernah mengeluhkan kamu harus begini kamu harus begini Tapi tiba-tiba dia memperlakukan saya seperti itu Dan pertanyaan saya kesalahan apa yang telah saya perbuat sama suami saya Dan mungkin melalui ini juga saya mengucap minta maaf yang sebesar-besarnya jika saya punya kesalahan yang saya sengaja Ataupun tidak saya sengaja yang telah melukai dia Sampai dia berbuat saat itu pada saya Agar Bisa memperbaiki semua Yang sudah terjadi Terima kasih Pak Ustadz. Iya, Ibu, jangan duduk-duduk, masih berdiri Bu. Saya masih mau bertanya ya Alhamdulillah Ini pertanyaannya sangat bagus sekali Saya yakin banyak sekali Kasus di Indonesia Itu yang seperti kayak begini nah, Ibu Rosmala ya Ibu Rosmala, udah berapa tahun menikah dengan suami, Bu? Lima tahun. Baru lima tahun ya? Udah dikaruniai putra belum? Udah. Berapa? Hampir empat tahun. Uh, berapa putra? Oh, putranya satu, Pak. Satu ya. Persoalannya begini, saya tidak mau menceritakan kesalahan Ibu karena memang saya tidak tahu. Saya juga tidak mau menceritakan kesalahan Bapak, memang saya tidak tahu karena basic ini beda dengan basic tentang penyakit, sangat beda ya sangat beda, jadi pertanyaan saya begini apakah pernah ibu melakukan suatu hal yang suami itu tersinggung umpamanya suami tidur ibu itu nyekek umpamanya ini umpama kan saya nggak tahu ya saya nggak tahu bercandanya horor amat palsu ya ibu kan tadi udah menangis jadi saya sendiri terenyuh gitu loh nah, jadi ini ya eh, sudahlah kita agak santai aja ya apakah seperti itu umpamanya maaf ya atau eh, pernah ibu itu ngambil mau ngambil uang lima ribu di dompet malah terambil Semuanya sama dompetnya. Jadi suami ngerti, cuma enggak berani ngomong. Jadi lupa semua. Jadi, pernahkah Ibu juga? Ini ini hanya pertanyaan ya, Bu, ya. Jadi Ibu bisa mengingat-ingat. Pernah, pernahkah Ibu, umpamanya, pinjem mobilnya suami, enggak taunya digadein? Ini, ini, ini. Ini bisa. Sekalian aja, kalau pernah ngebacok suami, Bu ya namanya juga tanya kan mengingat ingat. Ya. <San> Jahat apa sampai diciket sampai digadein mobilnya pak Ustad? Siapa tahu nanti ingat. Oh iya Ustad, saya pernah saya utang sama tetangga lima ribu sih. habis itu saya pinjem motor barunya suami saya. Kemudian lupa nggak tak kembaliin <San> gitu. Saat tinggal di mana gitu nggak tahu ya ditinggal di tempat gade kan gitu. Ini hanya saya hanya tanya, bahkan bercanda, tapi ini serius ya. ini ini bercanda tapi ini serius ya. itu salah satu hal. atau ibu pernah atau agak sering, namanya uh, uh, menekan suami dengan pertanyaan maaf maaf ya ini ya. apakah apakah bapak itu punya selingkuhan? umpama ini umpama ini hanya umpama, jadi Menurut telinga yang normal itu sesuatu yang gak enak gitu Sesuatu yang tidak mengerjakan tapi apalagi suami gampang emosi Walaupun diam tapi gampang emosi itu tetap akan menyulut itu istilahnya Nah pertanyaan saya apakah ibu ada salah satu yang saya ceritakan itu nyerempet-nyerempet pernah dikerjakan Pernah gak kira-kira Kalau saya kelakuannya paling saya suka keras aja Pak sama suami Suka apa? Keras Kerasis, kadang berdebat gitu, Pak. Jadi kadang saya enggak mau kalah sama dia gitu. Oh, mak maks maksudnya hanya bicara saja ya. Iya, tapi kalau ah, untuk periksa-periksa dompet atau ambil uangnya saya enggak pernah kayak gitu. Enggak, itu mah bukan <tus> gitu. Iya, <tus> <tus> <tus> <tus> Ibu putranya eh anaknya putra, laki-laki. Iya. Oh, iya, benar tadi, Mamak. -mam. Jadi kalau orang yang suka berdebat biasanya dengan suaminya yang agak keras biasanya anaknya rata-rata banyak yang laki-laki. Wah, saya lagi pengen punya anak laki-laki nih Pak Ustaz. Biasanya kalau anaknya perempuan tuh istrinya tuh agak lelet-lelet gitu. -lelet. Betul apa enggak? Saya enggak tahu. Ya, benar apa enggak Mas Bayu? Benar Pak Ustaz. Kan benar ya. Jadi kan biar lambat asal selamat. <laughs> Sebenarnya ada rahasia bagaimana seorang wanita ini menyimpang ya, Mbak. Wanita itu bisa menjadi Putranya laki-laki atau perempuan itu nanti kita uraikan besok-besok aja. Ah, nah, bagaimana caranya membuat anak laki-laki gitu? Atau bagaimana cara membuat anak perempuan? Beda caranya falsaf. Bukan sesuatu. beda caranya, bukan masalah kiri kanan, pokoknya nanti. <tik> pokoknya nanti deh. Ini menjawab Bak Rosmalia ini kasihnya. Eh Rosmala ya, Bak Rosmala. Begini Mbak Resmala Memang kalau seorang suami itu yang kelihatan agak pendiam Kemudian kalau Mbak Resmala itu agak doyan cerita Tapi kalau suami yang pendiam itu tidak gampang tersinggung Sebenarnya tidak ada masalah Yang saya amati yang sering itu tidak ada masalah Nah yang sering masalah itu adalah Kalau suami itu kelihatannya agak pendiam Tapi gampang tersinggung Nah ini keras dia diam Di sini marah Bukannya, bukannya ngasih tahu yang baik buat kamu itu wanita itu yang lembut kayak ibu kita Kartini itu loh, itu nggak bisa beliau. Kalau sudah mentok, gara ada besok ke pengadilan agama itu mentoknya, karena kata-kata, memori kata-katanya nggak ada kecuali kalau nggak pengadilan agama. <tulah> Pelajaran <Pengadilan tulah> lagi, pengadilan nah. lagi. Coba uh, Mbak Rosmala dicoba uh, serius bertanya, kalau memang Mbak Rosmala sudah paham tentang kekeras-kerasnya Mbak Malah pada suami, cobalah minta maaf dan berjanji untuk agak lebih lembut, ya kira-kira suami mau menerima enggak kalau Mbak Rosmala itu, ini kan hanya cuma masalah bicara, ya panggilnya Papa Pak, Pae, atau Sayang Papa Papa, ya Papa, papa. Modern modern tanda. Ibu dipanggil Tante <Ties> Dia mamah oh, oh. Iya. Ya bisa, Jadi kalau orang Jawa ada papah di mamah. Mamah itu ada. kalau Orang Jawa masih ketawa apa ini? Papah di mamah itu gimana sih, Bu? Itu itu namanya pisang itu kan ada pelepah. Iya. Orang Jawa bilang pelepah itu papah. Oh. Jadi kalau papah di mamah itu pelepah yang di geragesti wow, gitu lah. <tuk> Ibu Rasmala, cobalah bicarakan yang baik, yang tenang, yang santai pada suami. Di sini suami ada enggak di sini suaminya? Enggak, kita udah pisah selama 6 bulan. Hah? Sudah pisah, Pak. Sudah pisah. Nah, uh, jadi kita tinggalin rumah kita saat kejadian itu dia kembali ke rumah orang tuanya, uhum. saya kembali ke rumah orang tua saya. Lah terus rumahnya siapa yang makai itu? Kosong. Oh, <tuk> itu rumahnya Mbak Resmala sendiri? berdua, rumah berdua saya pakai aja boleh? dua wow. kosong, jadi usaha kontrakan gitu kontra. iya, kosong <laughs> begini Mbak Resmala bicarakan yang baik lagi, coba sekali lagi bicarakan yang baik, lebih tenang atau nanti uh, boleh deh saya menjadi apa namanya Eh, orang, ketiga. orang ketiga, tapi yang orang ketiga yang mencoba mencairkan masalah bukan orang ketiga yang dicurigai ya ini ya. Karena ada film orang ketiga itu juga kacau semua isinya ya. Ini, kok pernah ya? Oh, enggak. Udah enggak, pusat takut ya. Jadi di sini, insya Allah saya mau sebagai ini deh, sebagai mediator, mediatornya coba dibicarakan yang baik mudah-mudahan kalau suami ketemu dengan saya barangkali agak-agak takut ya barangkali ya enggak pakai kumis tapi takut <tuk> barangkali ini ya <tuk> karena bagaimanapun juga ini harus dibicarakan, kalau hanya cuma kekerasan biasa, ini sebenarnya bisa dilatih dan Mbak Ros malah harus menyadari kekurangannya kekurangan ini harus disadari kemudian mohon ampun kepada Allah dan mohon diberi jalan agar keluarga ini bisa baik lagi Baik rosmana coba setiap saat doanya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Allah menurunkan hati suami sehingga bisa agak lebih cair. Ya, nanti kalau ada apa-apa, bisa bilang sama produser TPI yang urusannya menghalat hati. Nanti mudah-mudahan saya bisa menjadi uh, fasilitatornya. Ya, paham ya? Paham, terima. Lebih tenang, lebih santai, dekatkan diri mbak pada Allah dan yakini bahwa mbak itu sering berbuat uh, salah pada suami terlalu keras. Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun dan mohon diberi jalan agar keluarga bisa kembali lagi menjadi baik ya. Amin. Yang sabar ya, Mbak Malah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat yang terbaik ya, Mbak Malah. Apa pun ikhlas masih ada kesempatan untuk bertanya jamaah yang hadir di sini, tapi sabar dulu, karena yang di rumah juga sudah ngantri bu. Ya Pak ya, sudah sambung ni telefonnya ni dari tadi mau diangkat. Kalau gitu kita angkat. Jadi, halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana bu? Ibu Sri Wahyuni. Di mana bu? Di uh, Bintaro. Oh, ibu Sri di Bintaro. Ya. Oke, monggo bu, langsung langsung telpon ya bu. Uh, iya, saya ini Anu pak. Pak apa namanya? 2 hmm, tahun yang lalu saya jatuh, lalu apa kaki saya? diganti gitu kalau sudah membaik diganti kaki apa Bu bukan um, diganti kayak tapi naki tuh yang oh, tampaknya pangkal paha ya pangkal paha pangkal paha ya ya dekat kending ya Bu ya ya sudah <laughs> anu bisa uh, belum bisa jalan tapi paket paket ano uh, walker itu sudah mulai baik kemarin dulu itu hmm. agak apa namanya ada sedikit apa namanya masalah gitu loh, agak lari dikit gitu. Kalau sekarang sakit untuk jalan lagi Oh gitu. Iya, Ibu Sri Wahyuni, saya mau tanya umur Ibu berapa, Ibu? Eh, 80 tahun, Pak. 80 tahun. <ket> oh, iya, 80 tahun suaranya itu oh. masih kayak Olau anak muda Allah. kan gitu ya. Ya Iya, makanya saya itu mau tarik, saya mikirnya itu sekitar 46, 40, 50 lah ya Ya, saunya itu Masih Sebelum, sebelum apa namanya? Sebelum jatuh, patah ini ya masih kepengasihan terus gitu, Pak Nanti artis bikin jamu, bikin apa gitu Suaranya bisa jadi penyanyi lagi, Pak Ibu, sebelum patah, Ibu sering minum susu, enggak, Bu? Susu, enggak begitu senang saya, Pak Oh Minum jamu aja Oh, sejak remaja enggak begitu suka susu ya? Iya, Oh, berarti Ibu ini kena osteoporosis nih. Oh. <laughs> Jadi gampang patah. Kenapa? Anu, kalau saya yang enggak begitu, kami saya masih senam terus enggak lah. bisa kayak kayak yoga itu bisa. Wah, oh, ini memang lari, ada telefon lari tuh saya tersangkut ini. Uh, Nabel atas itu patah gitu yeah. Larinya <laughs> oh, kebablasan gak bisa ngerem ya Bu ya Iya Iya, iya sudah. Begini Bu <laughs> Permasalahan kalau pangkal paha yang patah ini berhubungan dengan cara menyangga Jeri kaki itu menyangga tubuh Nah ini saya ceritakan secara realnya ya secara <tuk> akhlak ya iya. Kaki itu menyangga tubuh tubuh itu biasanya banyak sekali faktor organ yang penting yang harus diseramatkan termasuk kalau dalam keluarga berarti kaki ini bisa menjadi faktor utama eh, kepatahanan atau kelembutan atau kekasaran di dalam keluarga nah di sini yang mau saya ceritakan adalah kalau kaki ini patah ya ya, ya. Walaupun unsurnya ibu pernah berlali dan nabrak kan ceritanya begitu ya, ya. Di sini adalah apakah ibu dulu agak sering nah, Bisa saja akhir-akhir ini Bisa saja sebelum ibu patah kaki ya Akhir-akhir ya. sebelum patah kaki ya. Kalau ibu ada masalah dengan putra ibu atau putri ibu Sering tidak ibu kadang-kadang itu agak putus asa tapi diam Diam loh ini ibu ya. Gini pak sebenarnya sebetulnya masalah ini juga masalahnya berat sekali pak oh. karena hmm. dengan saya sudah di tinggal dapak sudah beberapa ya. tahun uh -huh. lalu anak saya ini sudah menjadi orang tua pak ya orang yang disekolahkan semua S3, s begitu pak ya oh. tapi gitu. dia ada menantu juga yang betul-betul dari Mangku Negara nih. So, tapi itu tukang penipu pak eh? Pen penipu siapa yang <laughs> menantu ini Putranya nah, Ibu ada yang penipu? Iya, penipunya penipu, soal sama -sama uh, ya, itu Ibu atas nama ya, salah di rumah. itu yang saya itu, maksudkan ya, iya, ya iya. itu kan sudah salah saya harus berapa Pak? 1,2 miliar berengsek saya tanda tangan dipaksa. Oh, itu. Nah, kalau saya diminta tolong sama anak saya yang pertama itu sudah, nah, sudah nah seorang dokter juga dia itu aha, aha, aha, aha. dan dia berpangkat juga kan malu belum cerita ya pak ya oh, ini kan dia ke mereka uh, sudah kalah anak ini memang seperti kayak gimana ya pak ya uh, bikin surat palsu surat palsu tuh pak anak-anak yeah, yeah, yeah, dia ya yeah, ya yeah. ya ya saya di pasukan yang dipindah ru ini punya saya di balik nama sama dia yeah, terus yang yeah. Uh, itu yang pertama yang diterap di, di itu Adalah milik saya yang saya sudah Sakun 82 saya jual sama adiknya Tapi Terus saya terus tanda tangan Berarti kan saya uh, anten Dua kali jual Jadi saya rapor ke polisi Katanya sayang masuk penjara pak <imik> <tuk> oh, Iya Ibu ini memang kasihan sekali ya, ya ibu semua pak Semua yang laki-laki uh, semua itu juga Ya, yang senior ya, dokter ya. Dokter itu banyak, gitu. dan kaya. Pokok uh, saya itu uh. di fitnah tidurah. Terus, sekarang ini, hmm, apa namanya, uh, kalau di pengadilan, mereka itu kena pidana semua, Pak. Hmm. Tapi menantu saya itu sinar sekali, jadi yang dimasukkan, yang memasukkan oh, tanda tangan saya itu, huh? anak saya sendiri. Jadi, ya oh, kan? Masya bingung. Masya di itu rumah dulu. yang Rumah saya yang saya tempat itu, Cuma ini yeah. serta seribu meter gitu. Oh iya iya. Yeah, saya, yeah. saya dipintar ujir rumah setiap kali. Karena pada waktu saya ini anak saya pada ribu semua gitu. gitu. Jadi saya gimana long, ibu mau, mau memanjarahkan anaknya gitu. Yeah. Bukan suki semangat saya bukan mau memanjarahkan. Kalau di dana saya gak mau maafkan. Tapi saya ingin mengakui bahwa dia itu salah dulu. Ibu Sri. Ibu. <laughs> Ibu. Ibu, Sri Sriwati Juni, ya, Ibu Sriwati Sri Ini acara curhatnya besok sama saya aja deh, ya. Eh, makanya di sini saya akan cerita. Sebenarnya Ibu tidak kuat menyangga masalah keluarga ceritanya. Jadi ada unsur putus asa di dalam keluarga Ibu yang Ibu muhadapi. Ibu Sri, begini aja. Semua ini terjadi karena Allah Taala dan bukan berarti keburukan dari Allah bukan loh ya ini ya. Terjadinya diizinkan oleh Allah Ta'ala Pasti ada sumbernya Bagaimana ibu dulu Apakah ibu juga agak keras Maaf ini saya ceritakan Atau maaf Bapak Almarhum dulu agak keras Ini maaf saya ceritakan Ini ibu coba ibu dekat pada Allah Ta'ala Banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala Jika ada salah satu telurnya Agak agak bau-bau Begitu ya Ibu banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala Dan mohon putra ibu Diselamatkan dunia Dan akhirat doanya hanya itu aja Saya mengamini nanti ya Mudah-mudahan ibu gak cuma tanda tangan Dalam arti mau gadein Tapi ibu tanda tangan karena ibu mau punya Sertifikat baru ya amin Ibu dekatkan kepada Allah Ta'ala eh, Apa namanya Lewat surat sunah tahajud Serius mohon ampun kepada Allah Ta'ala eh, Kemudian eh, Mohon ampunan kesalahan putranya Seperti itu Kemudian mohon diselamatkan dunia dan akhirat sang putranya. Hanya itu saja. Ini saya mohon pada ibu nanti kalau memang ada waktu kita bisa curhat sama-sama nanti biar direkam sama TPI ya bu ya. Amin. Mudah-mudahan manfaat Ibu Siti Wahyuni, esri Wahyuni. Ibu harus terangkan hati banyak-banyak pengajian juga. Mudah-mudahan Ibu lebih tenang, lebih santai, lebih sabar di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Sri Sriwayuni. Semoga Mudah kembali sehat lagi, bisa main sepatu roda lagi. ya Tulangnya biar kuat. Kita akan break sebentar, pemirsa. Tapi kami akan kembali saat lagi. Untuk itu tetaplah bersama bengkel hati. Pemirsa di acara bengkel hati ini sering kita mendengar cerita-cerita dari jamaah baik yang langsung di masjid Ani da TPI ini ataupun yang di rumah mengenai permasalahannya mengenai e, kesalahan dan juga musibah yang lagi dialami. Dengan mendengarkan cerita-cerita tersebut bukan tidak mungkin ini bisa menjadi peringatan juga buat kita agar mari sama-sama kita menjaga hati menjaga amal perbuatan kita karena sesungguhnya kalau kita berbuat keliruan selalu ada. Harga yang harus kita bayar Selalu ada peringatan-peringatan Yang bisa kita alami Dan mudah-mudahan dengan mengikuti cerita tersebut Dengan mendengar Dan juga menjalankan solusi Yang juga diberikan oleh Ustaz Danu Insya Allah harapan kita semua kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit musibah atau masalah lainnya agar juga diberi kemudahan dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat nanti dan berikutnya sama-sama kita akan mendengarkan cerita dari jamaah yang juga sudah hadir di masjid Al Nida TPI ini untuk itu saya akan memberikan kesempatan buat mereka mau bertanya kepada Ustaz Danu monggo silakan ya mau bertanya ibu silakan bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Astri dari Pancoran ingin menanyakan kepada Ustaz e, Begini Ustaz, saya kan punya anak tiga e, Jarak jarak anak saya yang pertama, kedua agak dekat Yang ketiga ini Ustaz, e, 11 tahun Cuma ini masalahnya saya ini pun Anak ketiga ini anak perempuan Nah, terus sekarang ini udah umur 4 tahun 6 bulan Cuman belum bisa bicara Berjalan dan kesulitan makan Makan tuh jadi setiap saat kita kasih minum uh, Dia kan jarang makan, susah makan Jadi kita sekali setiap uh, kali kasih minum selalu kita sakitin dia dari di tangannya gitu Kalau dikasih minum kenapa? Selalu kita pencet di jari tangannya Disakitin dulu supaya kita nelan Oh gitu oh. Jadi dia tuh gak ada inisiatif untuk menelan sendiri ini anaknya ustadz? Kron sindrom kata dokter. Iya. Oh. Iya. Ya. Ibu Astriya. Iya. Suaminya mana ibu? Oh, ya. Wah. <laughs> bapak bisa sendiri pak. Iya. Boleh. Iya. Bisa. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya Ya, Istrinya cantik loh eh, pak, kok bisa? Kok <kye güzelmer> bisa mau bu? <tallur> Harus. Ya mau putra ya pak. Aduh, ibu asri. Saya mau tanya, ini umur putrinya bapak berdiri? Bapak berdiri. Wong kumisnya aja kayak garut kaca, ya. <caya> Nah, bapak. Ya. Kayak Adam Suseno. Oh. Kayak Abang nyembain nol dong. Memang <laughs> Adam <laughs> Saya yakin kalau bapak ini suami Ibu Asri ini pasti di rumah itu takut sekali. Jadi baik sekali. <laughs> Jangan ya. kan di rumah, di luar rumah juga kayaknya Pak Ustaz. <laughs> Bapaknya sabar ya, Bu? Insya Allah sabar. Oh, Alhamdulillah. Kadang-kadang Pak Ustaz. Iya, kadang-kadang. Tapi banyak kan nggak? <laughs> Saya mau tanya, bapak ngangguk aja ya, jangan jawab ya. Bapak sabar apa takut? <laughs> sabar apa takut? Kalau takut, diri. <laughs> sabar, sabar. Kami nggak yakin juga tuh pak Ustaz Sabar, sabar, doa berharap, sabar. Iya, sudah nggak apa-apa, ini bercanda aja. <laughs> Ibu Asri, begini kalau saya melihat dari putri Ibu, ini umurnya berapa tadi? 8 tahun ya? 4 tahun oh, 6 4 bulan. Oh, tahun 6 bulan Kalau ini ada down syndrome, kalau saya melihat jelas tadi ada kayak down syndrome ya. Jadi itu biasanya diawali dari si buah hati ini pada waktu masih janin, pada waktu di dalam kandungan. Jadi hari lahir itu tidak seperti itu tidak tapi membikinnya kan dari dari mulai uh, dari mulai sperma ketemu sel telur itu kan dari belum bentuk kemudian Allah membentuk dengan cara-cara Allah dengan amal-amal kita sendiri membentuk anak itu dari begitu juga Allah ya nah pertanyaan saya pada waktu ibu mengandung uh, adik ini ceritanya ya Ibu ingat gak pada waktu itu Ibu atau bapak itu jengkel kepada siapa Sampai keluar kata-kata Agak merendahkan orang tersebut Ada gak? Maaf ini saya tanya Karena ini nanti prosesnya akan kembali ke arahan Pernah gak umpamanya Ibu jengkel sama saudara Atau ibu jengkel sama suami Sampai melontarkan melontarkan kata-kata Yang kalau didengerin nih Kayak merendahkan Kayak merendahkan ini ibu atau bapak saya enggak ngerti saya. Memang waktu hamilnya itu hamil mudanya saya juga setor sama anak yang pertama tuh, Pak. Oh. Sengkel banget. Sengkel banget ya? ya? Padahal itu anaknya ya. Kok bisa disengkeli ya? Ya manusia kan hmm. boleh lupa. Huh? Cuma, <laughs> iya. Cuma waktu uh -uh. hamil muda jika awal-awal hamil kan uh -uh. saya pakai puasa Ramadan uh -uh. Kata dokter kan tidak boleh puasa, cuman saya kan memang ingat punya anak perempuan uh -uh. Jadi saya tetap pakai puasa Sebenarnya tidak larang sama dokter Kalau ibu cerita bahwa puasa itu menjadikan anak itu tidak baik Ini saya bercerita Salah satu analisa yang kurang pas bagi beliau-beliau banyak dari jamaah yang pada waktu hamil itu berpuasa di bulan Ramadan Anaknya, Alhamdulillah selama saya pantau 100% sehat semuanya Jadi baru pertama kali saya melihat putri ibu seperti ini Tapi pertanyaan saya sudah terjawab Bukan permasalahan puasa Ramadan yang menjadikan putri, putri ibu seperti ini Tapi pada waktu ibu mengandung muda Ibu itu ada jengkel yang ada kesan merendahkan, entah itu bapak, saudara, ayah atau anak sendiri. Jadi ini anak kok anu anu, nah itu merendahkan. Nah ini dengan otomatis kalau ibu begitu terus, agak begitu terus, ini anak itu dibikin oleh Allah Taala, yang nanti membikinnya Allah pasti juga seperti ibu merendahkan apa yang ibu ceritakan, paham itu ya? Nah sekarang karena ini sudah lahir ini harus dikembalikan karena pada waktu ibu dulu jengkel sama putra yang nomor satu itu kan belum tentu sempat minta ampun pada Allah, Allah ya? Ya. Betul gak, ya ya? jadi lupa tapi ingat iya waktu hamil mudah jengkel sekali sama anak nomor saya nomor satu ya nah sekarang begini aja ibu, ibu astri saya yakin ibu astri paham uh, saya mohon Ibu Asri sama Bapak Ini walaupun yang ada kekurangan di hadapan Allah ini Ibu Asri Tapi Bapak juga harus mau ya Pak ya Jadi menghadap Allah Ta'ala Rajin e, Jangan tinggalkan sholat lima waktu Jangan ditinggalkan itu sama sekali ya Alhamdulillah Kemudian ditambahi dengan menjalankan sholat sunah tahajud Agak rajin Agak rajin itu Paling tidak seminggu tiga kali itu Saya sudah menganggap agak rajin Istirahnya ya kemudian di selesai sholat sunat tahajud banyak mohon ampun aja ya Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosaku kepada suami anak orang tua itu terus kemudian terakhir yang berhubungan dengan adik-adik kecil ya doanya begini ya Allah jika anak saya namanya namanya siapa ini adik Melodi. Namanya Melodi pakai Megus, Melodi Melodina Hasti Handayani. Melodina Asti Hasti handayani. handayani. Oh iya. Namanya Jawa banget. <coughs> Jadi Halo, ee, nanti doanya begini, ya Allah jika anak saya Melodi ya. Kalau ini ada down syndrome, kalau itu dari kesalahan dan dosa-dosaku yang dulu saya agak sering merendahkan anak saya, enggak apa-apa ceritakan anak saya nomor satu, atau siapa sih? Aku mohon ampun kepadamu. Nah, doa itu diulang terus. Diulang terus. Nah, Bapak juga sama nanti. Nanti doanya sama, ya Allah jika anak saya Melodi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini kalau itu dari kesalahan istri saya, ampuni istri saya. Jadi minta dia didoakan istri, ya. Nanti terakhir setelah setengah jam, satu jam berdoa. Terakhir, Ya Allah, berikanlah anak saya menjadi anak yang normal seperti anak yang lain. Hanya itu aja ya Ibu, lakukan itu dengan sabar, dengan sabar benar. Ini mumpung masih empat tahun. Mudah-mudahan Allah berkenan. Mudah-mudahan mulai makan, mulai mau. Mulai macam-macamnya, nanti mulai mau. Kalau sudah ada perkembangan, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban selama empat tahun lebih ini Ambil ya Amin. lebih tenang ya Bu ya. Alhamdulillah Bapak ah, ini Pak Ustadz apa-apa ya, apa ada pengaruhnya lagi saya hamil itu kan ya. memang ada tetangga saya yang autis nggak bisa ngomong ah. pertama kedua ada yang saya kan penjual ah. suka ada itu pembeli saya tuh orang gagu juga suka belanja suka ah. saya suka suka keledekin gitu tapi nah. ngeladek artinya ngeladek bukan ngeladek menginjek menginah bukan. Justru kalau ada dia yang belanja suami saya cuma langgananmu jualin saya, nah. yang ngerti bahasanya tu saya gitu. Oh, gitu. gitu. Ada pengaruhnya enggak di situ? Kalau pengaruh saya tidak tahu persis tapi sama-sama minta ampun deh bab-bab yang itu gitu aja ya. Kayaknya yang tahu ibu sendiri deh. Kalau saya enggak hmm. ngerti saya. Kalau ibu merasa iya ya saya kayaknya agak-agak sering ngeledek, mohon ampun pada allahnya itu aja, ya selesaikan itu eh, mohon ampunnya ibu pada Allah taala. Selesaikan tidak apa-apa. Saya, saya tidak bisa mencerita. Oh iya pasti dari itu enggak. Enggak, saya enggak berani. Paham ya Bu ya? ya? Ini hanya ibu yang tahu dan bisa tersenyum kemudian menghadap pada Allah taala. Iya. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Itu marhamatullah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak terima kasih. Mudah-mudahan solusi bisa dijalankan mudah-mudahan sekecil melodina bisa sehat lagi ya bu ya Amin amin terimal amin, amin. Oke okay. berikutnya karena kita masih ada waktu saya mau mengangkat telepon yang di rumah yang sudah siap tersambung dengan bengkel hati Halo assalamualaikum Halo delapan atau nol dua Halo Halo assalamualaikum Assalamualaikum Ya walekum dengan ibu siapa Iya, dengan Ibu Ratna ini. Ibu Ratna di mana Bu? Di Cicalengka, Nagrek. Oke di Cicalengka. Karena waktu sangat singkat, mohon langsung ke pertanyaannya singkat aja ya Bu. Iya, selamat Oke. pagi Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bisa masuk. Iya, alhamdulillah. Ya, saya pengen sekali ke TPI, tapi uh, saya belum sempat ke sana Saya punya keluhan mertua saya, Pak Ustadz. Iya Bu. Pertua saya itu sudah hampir 9 bulan, yang mudah-mudahan sekarang dengar, karena dia di majalaya sana, Pak Haji Tutisna, selalu dengar acara Pak Ustadz, dia selalu dengar, cuman waktu saya di sana saya tidak masuk-masuk, jadi saya di rumah, mudah-mudahan bisa, dia sakitnya itu tidak e, masuk makan, tuh, Pak Ustadz, udah hampir dari bulan puasa kemarin. Umurnya ya. mertuanya berapa bulan Bu? Eh berapa bulan coba? Berapa 60 berapa tahun Bu? 68, 68 tahun. 68 tahun. Iya. Iya <tuh> begini Bu, uh, ya. saya langsung bertanya aja pada Bu Ratna ya, Bu Ratna ya. ya. Ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu tidak mau makan. Yang pertama memang beliau sendiri tidak mau makan. memang beliau menolak makanan ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada permasalahan beliau dengan bapak, dengan suami, atau saya tidak tahu, ini pertua yang laki atau yang wanita ya. Laki-laki. Yang -laki. Laki, laki ya. Laki -laki ya. Laki -laki. Beliau ada masalah dengan istri, atau beliau ada masalah dengan salah satu putranya, itu bisa. Sehingga menyebabkan beliau itu ada kejengkelan yang tersimpan, yang tidak mau bicara. Itu juga bisa mengunci sendi-sendi di daerah mulut sama tenggorokan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada salah satu bisa aja beliau makan tapi keluar ya, atau memang enggak bisa nelen. Iya. Ini yang ketiga ini adalah apakah beliau itu termasuk agak sulit mendengarkan nasihat. Ini yang ketiga. Nah, Ibu Ratna, pilih yang mana kira-kira? Karena Ibu kan menantunya ya, kira-kira yang mana miliknya? Ya, ya Kalau dengar sih, kalau bisa Bisa disambungin ke orangnya ya Pak Ustadz Soalnya saya kan cuma mantunya ya Jadi oh, gitu. Gak, gak bisa menjawab Ya ya tapi ya kayaknya langsung dengar Langsung, ya dia juga langsung menyadari Mungkin ya Pak Ustadz <tik> amin, nah, amin, cuma, amin, amin, ya, amin Yang pemeriksaan terakhir tuh dia mah harus diangkat, harus dibiopsi karena memang salurannya susah, katanya tulangnya diantara saluran makan dan nafas itu. Hah? Jadi rencananya harus dibawa ke Singapura oh, karena gitu. Ya sudah, kalau memang mau dibiopsi, dibawa ke Singapura, mau plaster ke sana nggak apa-apa, dibawa aja dulu ke sana. Nanti kalau ada waktu ke Masjid Anida atau bagaimana ya Bu ya. Nanti hmm. dinasehatin aja mertuanya yang baik. Mudah-mudahan ini Bapak Mertua juga mendengarkan dan mudah-mudahan paham sehingga menjadi manfaat bagi kesehatan beliau ya insya Allah, Lina. insya Allah paham sekali Pak Ustaz enggak gini Pak Ustaz, kita kan katanya harus jadi kalau kita langsung ke TPI bisa ya perorangan gitu kan saya bisa, bawa ke TPI. langsung aja Ibu bawa sotako yang banyak <laughs> kita merima beras merah aja Pak Ustaz oh, jangan beras oh, jangan beras sotako yang banyak untuk fakir miskin kalau ini jelas Amin. ya jadi Ibu silahkan datang ke sini tidak apa-apa kalau perorangan hanya cuma 1 2 3 4 5 10 20 itu enggak apa-apa. Insyaallah masih cukup, masih cukup Apalagi lagi di sini masih luas ini. Roboh nanti panggungnya kalau. Terima tidak kasih, Bapak. Ibu. ibu, insyaallah datang aja tidak apa-apa. Ya, Mudah kita bisa ketemu secara langsung ya, Bu ya. Di Masjid And TPI ini di acara Bengkel Hati ini. Oke, pemirsa jangan kemana mana kami akan break dulu untuk tidak iklan. Uh, untuk kita tetaplah bersama kami. Pengeras alhamdulillah masih bersama kami di acara Bengkel Hati dan e, jemaah yang hadir di sini sudah mulai ada yang waduh udah langsung kena atau bukan singgung tapi kesenggol gitu ya. Wah, kayaknya permasalahannya sama seperti saya, sama seperti saya. Tapi ada juga yang e, saking menikmatinya kayak ngangguk-ngangguk begini, jangan-jangan itu mengantuk itu gitu kan? hmm, Sama mas saya Jangan dong Pak Saya kan belum tidur Iya makanya nah, dari, dan... tadi, tadi, dari tadi itu tadi nunduk gini merem-merem gini ya <gir> Jangan dong Pak ya. Ini setelah on kan biasanya ada off air iya, ya. Jadi masih ada pengajian lagi Pak Ustadz Masih Jadi... melayani Iya hmm. Wah kayak bawa polisi tuh Pak Ustadz <gir> Dia melayani <gir> Iya kan Pemirsa juga kalau mau ikutan acara off air pengajian tengkel hati Biasanya acara off air tersebut dilaksanakan setelah acara ini selesai jam enam pagi jadi kalau anda berkesempatan untuk hadir bersilaturahmi secara langsung monggo bapak-bapak di sini ibu-ibu di sini sudah hadir dari pagi ya pak ya bapak dari jam berapa pak dari ah? dari jam berapa maksud saya datang ke sini dari jam empat dari jam empat pagi tadi ya oke kalau bapak dari Denpasar ini datang dari zuhur kemarin, Pak. S Sampai sekarang, Kau. Pak, belum pulang. Mas Bayu kalah. Tidak. Iya, makanya. Loh, Pak, lagi ada masalah sama istri atau gimana diusir? Enggak ya, Pak. Adi. Oh, kangen perdantano. Okay. Sendiri dari pasar, Pak. Sendiri ya. Oke, okay. Alhamdulillah nanti... Ya oh dituntun, oh, dituntun. Ya. biar saya juga bisa hadir langsung ke Masjid Andri DTPI ini untuk bertanya langsung dengan Ustaz Danu saya mau tanya dong Pak Ustaz hmm. ini kan kita uh, saya, saya setiap minggu uh, a, uh, mengawal acara Bekel Hati ini yang saya dengar selalu permasalahannya adalah tidak kalau marah itu uh, menyimpan dirasa dal dalam hati hmm. rasa kesalnya itu ada masalah atau musibah atau peringatan yang bisa kita dapat itu satu kesalahan lah hmm. kalau marahnya itu kita ucapin bla bla bla bla bla itu salah juga di mata allah kalau mukul ger ya itu salah juga pak ustadz nah sekarang ada gak sih cara marah yang uh, supaya bisa selesai permasalahannya biasanya marah tuh untuk apa sih bu untuk keluar emosinya aja pak untuk selesai masalahnya Keluar emos ah, ah? ah, Dua-duanya ya Nah ini gimana Pak Ustadz? Cara marah, cara mengungkapkan rasa uh, kecewa uh, Tapi tidak salah di mata Allah Iya kalau yang namanya marah itu memang tidak boleh Tidak boleh sama Maaf, sekali Pak Tidak boleh sama seperti umumnya kita umat Islam huh? Umat Islam itu disuruh oleh Allah Ta'ala sholat ya? Betul kita enggak shalat enggak boleh gitu ceritanya jadi sudah enggak kalau mamanya umat Islam enggak shalat gimana enggak boleh Gara -gara -gara -gara. karena memang disuruh shalat gitu sama kalau umat Islam enggak boleh marah gantian seperti itu kalo, jadi kalau kalau ada mau mengungkapkan kecewaan gitu atau memperingati iya sebenarnya Menjajah. marah itu enggak boleh marah itu sifatnya setan itu harus kita ketahui dan memang oh. itu manusiawi ada ya Senatullah dalam tubuh kita itu ada yang namanya amarah Cuma itu tidak bisa, tidak boleh kita keluarkan Kalau kita mau menjadi seorang yang e, takwa pada Allah Ta'ala Nah ini harus kita ketahui Tapi kalau kita hanya ngaku-ngaku takwa masih marah itu ya belum takwa ya. Marah itu gak harus keluar Di sini tersinggung aja itu belum takwa sebenarnya Jadi mutakin itu banyak Tapi itu dalam hal marah mamanya kan ayat yang di, disuruh oleh Allah Taala tidak marah itu kan banyak ya berarti kita belum bisa menjalankan ayat-ayat tersebut tapi kalau kita bisa menjalankan sholat dengan tertib ya kita takwa bab sholat nah kan begitu ya iya. kalau kita sudah berpuasa di bulan Ramadan dengan tertib kita alhamdulillah sudah takwa di dalam bab puasa puasa kan begitu ya Kemudian kita Ngomongnya gibah dilarang Kemudian Kita bisa menjaga mulut Tidak berkata yang aneh-aneh Insya Allah kita takwa Sudah tidak gibah Kan begitu hmm. Kalau ngomongnya kita dilarang suudon Dan kita nyantai aja cara berfikirnya Senantiasa, senantiasa khusnudon Ya insya Allah kita takwa Senantiasa eh, Tidak suudon eh, Seperti itu ketakwaan itu sebenarnya banyak sekali Jadi Gak bisa hanya satu unsur saja, gak bisa. Nah, umumannya ada, dia kelihatan teori agamanya itu bagus, tapi gak pernah pengajian datang juga gak mau, ini gak mau, maunya ngkritik aja. Nah, ini juga belum taqwa yang babak -bab seperti itu. kan gitu ya gak Jadi, jadi banyak-banyak ketakwana. Marah ini memang dilarang. Bagaimana kita itu, sebenarnya marah itu kan awalnya, dari ada suatu masalah yang tidak pas dengan pikiran dan hati kita, itu awalnya itu aja. Hmm. Nah, kalau masalah ini tidak pas dengan pikiran dan hati kita, bo yo, diselesaikan dengan baik itu. Caranya bermusyawarah. Musyawarah aja, oh. bo kamu tuh jangan ngomong begini, itu kan begitu udah oh. udah jelas. Kalau ngomong begitu begini, ini nanti bahaya itu ya lama-lama tersinggung bahwa jika anti si kata-katanya kan itu lebih enak ya iya, iya, iya. kemudian masalahnya ah masalah ini oke okay, kita selesaikan masalahnya jadi gak ada amarah adanya uh, musyawarah ini. ini singkat saja Pak Ustaz sebelum ke pertanyaan jamaah hmm. uh, menghadapi orang marah gimana Pak Ustaz? dengerin aja sampai selesai? sampai selesai marahnya orang marah itu gak enak kok tanyain sama bapak-bapak yang sering marah ya. <laughs> marah itu selesai marah itu paling <tuh> capek <tuh> nah, betul gak pak? iya jadi kalau ada orang marah ya dengerinnya sampai selesai Dengerin marah, aja. dan kalo... jangan kepancing ya jangan kepancing, kalau beliau berhenti marahnya bilang laki doang marahnya yaudah-udahan jangan marah <tuh> lagi nih Pak kalau ada yang mau nanya juga soal jamaah yang mau bertanya silahkan Mengubuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bu Emi dari, saya... dari Surabaya Bu Emi dari Surabaya Bu Emi Assalamualaikum Ustaz Danu Mohon maaf saya terima kasih dikasih kesempatan e, Permasalahan saya gini Ustaz Saya adalah e, Pertama saya usaha kontraktor ya Ustaz Ibu kontraktor. Iya, maksudnya saya jualan alat-alat kontraktor alat-alat uh, pabrik. -alat oh gitu. Selepas itu saya ingin lebih dekat sama Allah, ya saya jualan alat Muslim. Oh gitu. Usaha iya. Jadi kontraktornya kira-kira 30% lah, Muslimnya 70%. Tapi setelah berjalannya alat-alat Muslim itu, karena saya ingin selalu dekat sama Allah, saya mendirikan uh, apa? Travel umrah Haji. Dalam 3 bulan aja langsung nggak nggak jalan. Gak. Emang bisa jalan. Bro. Maksudnya <laughs> ada sesuatu oh, yang anjel karena perusahaan, perusahaan itu saya serahkan sama orang lain oh, itu. Jadi ada. Dari ha -ha, kan? daripada saya berdosa sama si yang saya kasih nah. kepercayaan lebih baik saya Jangan tutup. Jangan nyebutin nama ya. Enggak, enggak, enggak. Nanti saya... kita di anu nanti ya terus. Saya tutup setelah itu usaha saya juga. Masalah kebakaran juga 2007 Sampai hancur terus Habis gitu Habis? Ya kebakaran kan di Surabaya Pasar Turi itu sampai habis Pasar itu. Turi? Ya di Pasar oh, Turi Jadi itu. saya sempat shock juga Pasar Turi terus travel nggak banyak nggak, Sebentar nggak. Bu, sebentar Dari tadi Bu cerita tentang diri Bu Suaminya kemana? Ada ada di hotel Ustaz Eh? Di hotel Ngapain Di hotel Ah, sikat sakit gigi bengkak makanya. Mustrol kalau di sini saya lihat giginya tak cabut sembuh bu. Ah, sakit gigi ya, ya sudah tidak apa-apa ibu. Uh, coba ibu uh, apa yang ibu dalam hati saya gini Ustadz yeah. Saya merasa bahwa saya ini usaha Kan mungkin akan ini, memberikan Sesuatu pada sama-sama muslimnya Yang terbagus gitu ya Ustadz uh -huh. Cuman kenapa gara-gara masalah Kok oh, menurut saya kan saya ingin Memberikan, men menyediakan Yang terbaik ya uh -huh. untuk umat muslim uh -huh. Tapi yang jalan usaha Saya malah kontraktor gitu loh Ustadz Sekarang oh, saya meniti lagi sampai Kira-kira muslimnya saya tinggal Karena banyak utang Saya berusaha mencari uang lewat kontraktor supaya untuk menutup hutang-hutang itu. Oh, itu jadi saya batik saya gini merasa sama Allah ya Allah salah saya apa? padahal saya sudah berusaha sebaik mungkin travel uh, uh. terus jual alat muslim mukna kok malah jatuh lah masalah kontraktor terus terang kita kan berhubungan umum ya Ustadz ya bisnis yeah. ya bunyawi, gitu. Uh, uh. jadi saya kadang-kadang berbalik di dalam hati saya tuh rezeki ini <laughs> Saya ingin cari dek yang sesuai dengan apa ya travel terus alat-alat Muslim gitulah maksud uh, saya yang berhubungan dengan Islam. Nah itu ya. maksud saya Ustaz. Iya, Ibu Emi ya Emi, Ibu Emi. Sebenarnya permasalahan kerja itu tidak harus bawa oh saya harus jualan peci saja mamanya, saya harus jualan peci, sarung sama baju koko. Tak seperti itu Ibu. Jadi Intinya pada waktu ibu melakukan suatu pekerjaan Kalau memang itu sudah halal Cobalah disyukuri dengan baik amin, amin Karena kalau saya cerita ibu Ada beberapa orang-orang Yang memang beliau kerjanya di suatu pekerjaan yang kelihatan bisnisnya muslim Kelihatan tapi enggak taunya setelah Jaya dia nikah lagi ini ini ini aja oh, gitu, dan gitu. agak sering dan apakah itu disetujui oleh istrinya kan nggak bisa ya jadi nanti bisa saling berbuat dolem jadi belum tentu jadi hal seperti itu tuh belum tentu bisa bahwa dengan melakukan pekerjaan menjual mukana menjual busana muslim itu dekat dengan pasti, dekat dengan Allah belum tentu, walaupun itu sarana ya, belum tentu tapi itu sarana, intinya adalah keimanan ibu dalam mengelola, padahal waktu ibu mendapatkan uh, rezeki di kontraktor, apakah ibu itu juga memberikan sodakoh, sodakoh itu jelas kemana awalnya kan bisa aja walidain kan jelas sekali kepada kedua orang ibu bapakmu ini salah satunya sudah memberikan belum sedekah kita kepada ibu bapak kita kemudian wal akrabin kepada keluarga-keluarga kita yang tidak mampu ini sedekah ya atau tiap tahun ibu membayar sudah belum membayar zakat mal kalau ini sudah tercapai, ter, ter ter apa namanya sudah terselesaikan, ibu sudah memasuki tahap yang sudah benar di mata Allah. Tinggal rezeki yang sisa, rezeki yang sisa ini ibu jadiin apa? Kalau rezeki yang sisa ini ibu itu benar-benar memberikan amal jariah untuk masjid, untuk yatim piatu, untuk fakir miskin dikelola. Ini sama, itu dekat Kepada Allah Ta'ala, asal ibu Tidak menjadikan kesombongan Di dalam hati ibu, dalam mengelola Benar-benar dekat pada Allah Ta'ala Ini sama sebenarnya Jadi bukan berarti Ibu mengelola Baju muslim ini salah Saya gak berani, dan saya gak boleh Menyalahkan, karena ada saudara-saudara Kita yang menjual pakaian muslim Jadi, kan begitu ya Dan ibu memang Eee uh, kalau orang Chinese ini bilang hokinya di kontraktor kali ya, tapi saya tidak cerita hoki rezeki yang diberikan oleh Allah Taala memang melalui itu, Insya Allah coba so, tidak apa apa ibu kan baru mencoba mencoba e, mengarah pada dekat pada Allah Taala sama kalau ibu kerja yang baik dibantu dengan suami kemudian selesai kerja ibu tiap bulan sekali atau dua minggu sekali ibu ke fakir miskin memberikan sebagian apalagi meliharan memberikan sebagian ini nih kayaknya bulan ini dapat sekian ratus juta nih nanti saya eh, saya akan kumpulkan mamanya zakat mal saya dan sebagian sodako itu akan saya taruh di gunung kidul di tempatnya Ustadz Danu mamanya mau diberikan kambing untuk saudara-saudara yang memang fakir miskin dan dia butuh isi perut Dan dia butuh iman Dan dia membutuhkan pencerahan Islam secara benar Tidak apa-apa kita arahkan ke sana Sehingga malah jadi baik Sehingga banyak sekali nanti Saudara-saudara kita yang belum muslim malah Setelah kita kasih malah masuk Islam Amal enggak itu bagi ibu Nah ini sering Jadi saya sendiri juga sering seperti itu Sehingga banyak yang Alhamdulillah sampai sekarang Masuk Islam Jadi cobalah ibu Lakukan ini dengan santai Jangan ngeresuloh ceritanya ya Lakukan aja dengan santai Tidak boleh ngeresuloh eh, Nikmati eh, Syukuri semua yang sudah terjadi Semuanya karena Allah dan itu memang eh, hanya ibu kali barangkali di kontraktor itu lakukan aja tidak apa-apa. Kemudian sama mamanya saya nih. Saya di sini sebagai seorang pendakwah, ya. Tapi pada waktu saya tuh sehari-hari ya saya ada saya ngelola pabrik obat, ada saya ngelola pabrik pupuk. Yang kemarin tuh alhamdulillah saya dapat dari maaf ya. Terima kasih ya, ini bapak-bapak uh, yang dari dari pejabat-pejabat ini sudah memberikan beberapa hal pada kami Sehingga kami bisa, nanti amanah bisa kami lakukan Kemudian ada saya mengelola yang lain, ada lagi yang lain Nah ini sehari-hari saya kerjakan dan ini memang kelihatannya tidak islami Tapi pada waktu saya terjun kepada anak buah, ya saya harus anak buah salah, anak buah ngilangin uang, ya saya enggak boleh marah. Ya. Saya harus belajar dari sana. Nah, disinilah kedekatan kita pada Allah itu kelihatan kalau kita mengaplikasikan setiap saat itu di dalam pekerjaan kita secara syariat Islam. Nah, itu jelas. Paham ya Bu Santai saja, syuhuri aja semua yang sudah terjadi. Doa yang baik, mudah-mudahan Ibu dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala, ditambah rezeki dan mudah-mudahan eh, gampang sekali untuk membantu saudara-saudara kita yang fakir miskin yang yatim piatu. Amin. Terima kasih, saudara-saudara. Terima, ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Walaikumsalam. Pemirsa kita break sebentar sekali lagi. Jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi untuk kita tetaplah bersama Bengkel Hati. dan tetap berbahagia di Anda berada. Sampailah kita pada sesi atau segmen terakhir di episode kali ini dan sebelum kita tutup dengan doa, acara Bengkel Hati seperti biasa, mungkin ada baiknya sama-sama kita review, kita recap, kita ambil kesimpulan dari tema kita pagi hari ini yaitu menjadi figur keluarga. Nah, ini mungkin pemirsa yang baru saja bergabung dengan Bengkel Hati masih bertanya-tanya ini sebenarnya Bagaimana untuk menjadi seorang figur dalam keluarga, boleh kasih penyerahannya sedikit lagi Pak Ustad. Iya, <tuh> Alhamdulillah kalau kita ingin menjadi figur keluarga yang baik itu memang kita harus mencontoh pada Rasulullah Rasulullah memang e, menjadi contoh yang baik itu karena menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran Nah kalau mamanya Al-Quran ini sudah beredar banyak sekali Ayolah kita sering membaca Al-Quran Kemudian kita lakukan satu persatu ayat demi ayat Insya Allah dari situlah kita bisa menjadi seorang yang baik Mulai dari tutur kata, berpikir Kemudian kalau ada masalah Insya Allah kita akan dituntun menjadi seorang yang baik Nah disinilah akhirnya Nanti istilahnya kita akan menjadi sosok yang memang dicari. Jadi umpamanya kita dalam salah satu doa ini doa kita ya, ya. wajahna lil mutakinah imama dan jadikanlah saya imam bagi orang eh, bagi orang-orang mutakin. Sebenarnya adalah bukan kita imam mengimamin dalam sholat enggak tapi sebelum kita menjadi imam kita harus menjadi takwa dulu kepada Allah Taala. Okay. Kalau kita udah takwanya kuat sekali lingkungan kita itu mendukung akhirnya lingkungan akan menjadikan kita imam pasti lima. nah itu harus kita kerjakan arusin oke okay, mudah-mudahan setiap diri kita memiliki jiwa untuk menjadi figur menjadi pemimpin uh, dan berkeinginan untuk menjadi orang yang lebih baik agar usaha-usaha kita menjadi seseorang yang lebih baik diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita memanjatkan doa yang seperti biasa akan langsung dipimpin oleh Ustaz Dani. Mengapa Ustaz Alhamdulillah, jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa hati yang dirahmati oleh Allah, Amin. Marilah Amin. di akhir doa kita berdoa pada Allah Taala agar Allah memudahkan apa yang kita kerjakan di dunia ini, Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala muhammad wa ala alihi wa syahdihi ajmain Ya Allah ya Ghaffar Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami Amin. Ya Allah ambulilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan Ya Allah Dari sejak akhir balik hingga saat ini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 dan juga kepada makhluk yang kau di muka bumi ini, Ya Allah Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan di hadapanmu, Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah Amin. Ya Allah, kami juga mohon kepadamu agar Engkau berkenan mengampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, Ya Allah Amin. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan taqwa dalam hati kami Alhamdulillah, Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu, Ya Allah. Amin. Alhamdulillah, Kau telah menitipkan nikmat dan rezeki pada kami. Amin. Ya Allah, kami mohon jika kami banyak sekali musibah. Banyak sekali sakit yang ada pada badan dan tubuh kami. Amin. Kalau itu dari kesalahan dan dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosa kami, Ya Allah. Amin. Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit kami, Ya Allah. Amin. Dan kau berkenan mengambil musibah yang ada pada diri kami, Ya Allah. Amin. Dan jika di antara anak-anak kami sakit karena perbuatan kami, Ya Allah. Kami Amin. mohon ampun kepadamu, Ya Allah. Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami, Ya Allah. Amin. Amin.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 kami adalah hambaMu yang masih hina di hadapanMu Ya Allah. Kepadamulah kami menyembah dan kepadaMu lah kami meminta pertolongan. Amin. La ilaha illallah Muhammad wa rasulullah. Reba nati nati tunyah kasana, wafil akhiratih kasana. Waktin ada benar. Wabillamdirliha robbin anil. Pemirsa TPI dimanapun anda berada, demikianlah acara bengkel hati pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf untuk telepon yang belum sempat terjawab Apabila anda bersama, jangan maaf, anda ingin hadir ke TPI untuk mengikuti acara Bengkel Hati Kami mohon untuk mengirimkan surat penghormat terlebih dahulu ke nomor 021-840-8919 dan melalui acara ini sama-sama kita saling mengingatkan. Mari kita jaga amal, kita jaga perbuatan kita dan juga tentu kita jaga hati kita agar terhindar dari musibah, masalah dan penyakit lainnya. Saya Bayu Wakar Mohon Diri, Abdul Taufik Wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.